Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Kita sering berusaha sekuat tenaga Menjaga agar pakaian kita tidak kotor Kita sering menjaga agar kendaraan kita tidak kotor Tapi kita jarang habis-habisan 私た e r 心の声を聞いてくれているのは、私たちの a の声を聞いては、私たちの心の声を聞いてく やり、きっ a あなた a あなた e r i たは、あなたは、あなたは、あなた adalah kita な e m b i a r k a n banyak hal yang tidak perlu mengotori h あ t i kita. Padahal kedekatan dengan Allah sangat bergantung dari k は、l b u n salim. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah untuk yakin. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa saya kurang yakin kepada Allah, artinya hatinya masih kotor. Secara sederhana akan kita bahas apa saja yang mengotori hati. Yang paling m e n g o t o r i hati adalah dua Satu Duniawi ini Cinta terhadap dunia Hubud dunia Dan yang kedua nafsu Kalau kita berhasil mengenal Dan menaklukkan Menempatkan Dengan Tepat Maka hati jauh lebih tenang Seperti dunia ini 聞いてみましょう。 Maka mari lihat dunia ini biasa-biasa saja Tidak usah kagum Dengan mobil bagus ya sudah Senang, bagus Cuma hanya kaleng Karet, plastik Dan diberikan tidak hanya kepada orang yang baik Penjahat juga mobilnya bagus-bagus Biasa Bolehkah senang kepada mobil bagus? Boleh, tapi tidak boleh Kita menganggap kemuliaan datang dari mobil Saya sendiri kalau disuruh milih Mending mobil butut Mending mobil bagus Sejujurnya saya akan memilih mobil bagus Daripada mogok, stres Tapi mobil bagus dengan catatan Tidak akan mengotori hati Kalau mobil itu sepanjang adanya hati kotor, jadi ujung, naik mobilnya jadi pengen dilihat orang. Ninggalkan di parkir kepikiran terus, takut kecodet, spion takut hilang. Parkir pengen dilihat orang, keondangan pengen berhenti persis di pintu pengantin supaya kelihatan itu mobil kita. lalu. jadi boros untuk pengeluaran beda dengan sedekah kalau hati jadi kotor gak gak ada apa-apanya kaleng sampai mengotori hati apa perlunya kaleng mengotori hati kendaraan itu yang penting kita sampai dengan selamat, aman dan nyaman tidak harus punya yang penting sampai, benar? Banyak yang tidak punya kendaraan sampai Betul? Banyak yang punya kendaraan tidak sampai Sudah Saudara kalau mau punya yang bagus Boleh tapi periksa Saya mohon maaf ini Tidak mau ikut campur Kepada yang punya mobil Peleknya bagus Saya senang lihat mobil peleknya bagus Tetapi yang bagus kan peleknya Yang punya pelek jarang lihat pelek itu Karena dia di dalam mobil Kecuali kalau di pangku itu peleknya Orang yang lihat pelek juga muji Bukan muji yang punya mobil Tapi muji peleknya Lalu yang punya ngacung Punya saya juga tidak nambah apa-apa s i l a k a n beli pelek Dengan niat ngasih rejeki ke tukang pelek Tapi, tapi kalau niat bangga Orang cuma muji peleknya aja. Kita cuma dapat cicilannya. Biasa. Harus mulai lihat biasa. Mobil terbaru, ya a a l h m d u l i l l a h Kalau kita dijemput mobil bagus, merasa bangga, udah kena tuh hati. Datang mobil yang paling bagus. Kita dijemput, senang dilihat orang. Dadahnya lama. Setiap orang tahu kita nebeng Kenapa kita jadi bangga Dan kita juga tahu itu mobil kantor Tapi kadang rasa bangga dijemput mobil bagus Itu ciri Kita sudah nyantel dunia Mau bagus, mau sederhana Giliran dijemput pakai mobil sederhana Terpekan Termasuk nih kesini kalau yang mobilnya bagus diupayakan b u l a k balik, misal yang motornya jelek datang paling awal cari semak-semak di pojok sana nanti setengah dua belas ketika sudah sepi baru dia keluarkan bangga ujub sombong, riak dengan benda m i n e r dengan benda sama tuh cinta dunia gak usah malu Sekarang punya mobil bagus Dijual jadi naik motor Gak apa-apa sama-sama Yang penting nyampe Jangan nyantel Lahir juga kita n gak g bawa apa-apa Beres-beres aja ya Jangan beli mobil karena gengsi Mau apa Orang sudah tahu sekarang cicilan dimana-mana ya Halo Harus mulai nih Kalau dijemput pakai mobil bagus ya namanya nebeng biasa saja Naik angkot, naik taksi, jangan nyiksa diri Mungkin saudara-saudara tahu, kalau model-model kita naik taksi kan jarang bahagia Apalagi taksi yang mahang Kalau turis naik taksi menikmati pemandangan Kita n g g a k ada pemandangan selain satu-satunya Argo, itulah yang membuat kita menderita sudah ojek ajalah ya. hadirin ini kelihatannya sederhana kontrakan kecil malu kontrakan besar ujub ini penyakit ini ngotorin hati mau besar mau kecil sama semua rumah di dunia ini milik Allah manusia cuma nebeng ngaku-ngaku sebentar belum tentu nyenyak Lihat hotel mega, udah gak g apa-apa, n gak g usah iri. Itu coupling masing-masing. Mau apa? Kaki nomor 36. Ada teman sepatu nomor 42. Mau apa iri? ah Stress, a u d a r a Di depan pakai koran, di belakang pakai lap. n Gak usah, tiap kita punya coupling masing-masing. Satu sekolah SMA beda-beda nanti garisnya a d i kakak k beda-beda Kaplingnya Kembar beda-beda Udah stop Jangan iri, jangan terpesona Biasa lihat dunia ini ya, Itu enak <tuh> Tapi kalau sudah lihat kemewahan sebagai tanda sukses Gak ada apa-apanya Permata ya cuman batu lah ya Benar? Tapi mahal Ya nam batu ya t e t e p Semahal-mahalnya juga batu Iya kan Yang mahal mah Orangnya imannya Sekarang punya permata sebesar begini Hatinya n g gak punya iman Sampah Dah biasa aja Mau batu permata Batu baterai, batu kebak, batu bata Ya sudah Saudara kalau n gak g sanggup beli batu permata Udah batu kebek satu ya Pakai rantai d i k a l u n g k a n di leher Beres Rasulullah Sallallahu alaihi w a s a l a m Mau naik unta bagus Naik keledai sama Tidak ada rasa Mulia dengan Kuda bagus Tidak merasa hina dengan keledai Kalau sudah merasakan ini Jauh lebih bersih Ayo ukur Kalau punya motor baru terus keliling di gang itu ciri-ciri <tuh> Tentang barang-barang bermerek Biasanya orang merasa bangga kalau barang bermerek Tidak ada masalah kalau saudara mau pakai merek boleh Tapi jangan merasa mulia dengan merek Itu kan cuma merek apa urusan dengan kita Misalkan jam tangan Cilox、ya. Saya tidak boleh menyebut merek hadirin. Ya hanya jam tangan Mau harganya 50 juta Apa artinya 50 juta kalau dia tidak bayar zakat Kecepatannya juga sama dengan jam 20 ribu <laughs> Saya sarankan model-model kita ini bukan menghina ya Sea, なおさぱけ buliang merak mahangadengberchaya n g a k u a s l i jugatotap diangapkawe a y a dala kitamang bukan ingin bole punya kanaawet bole k a n a y a n g panding b e r l b i h a n t u bukan m a h a a t m u r a b e r l b i h a n t u m l a m p i k perluan a t t i d a kalau kita perlunya waktu yang bisa masuk ke dalam air tahan sekian bisa dipakai terjun ya beli yang wajar tapi kalau perlunya biasa ya sudah biasa handphone saudara perlunya apa kalau perlunya ada internet beli itu n gak g mahal tapi kalau perlunya hanya didengar buat apa yang berwarna telinga n gak tau warna ya kan simpelkan hidup ini urusan dengan penghinaan orang. urusan kita a d a の a h jangan ngotorin hati. apa saudara pikir gampang kita punya yang bagus? susah punya yang bagus tuh kecenderungan kita mau pamer. dan pamer ini bukan pribadi dewasa. kalau anak kecil pamer mending, ya kan? Masih ingat? Coba anak-anak kecil atau kita a n t u segala dipamerkan. Masa aki-aki pamer juga? Gagal dia jadi tua. Dan kalau mau pamer, apa? Apa? Kita ingin orang kagum kepada kita. Terus kita segala ada-adain. Supaya orang kagum. Lalu kalau orang sudah kagum, terus gimana?、Heh? Kita udah nyicil ini, nyicil itu, pakai rantai ini, pakai rumah kota. Terus orang, hmm, terus mau gimana? Kan cuman segitu. Tinggal cicilannya aja yang 24 bulan. Benar? Mau apa? Mau apa dikagumi orang?、Ha? Gak ada urusan kita dengan kekaguman orang. Urusan kita mati, kita harus bersih. イブポニャマスコタ、ビキンイブコトラハティ、カナカマナマナイブパケマスコタ、イブダリカダジャンマナイブスラインイブコトラハテイブンコトランハティアンリアッ、ダパケモカナ、パケマスコタ、カンブマサラハティアラ Studio? リアッドニアビアサビアサジャンジャンカゴンサマ Bukan meremehkan pejabat bukan menghina orang kaya bukan, tapi jangan kagum karena pejabat itu ujungnya juga berhenti turun ya kan? biasa itu cuma coupling giliran ujian giliran pangkat jabatan kalau saudara punya kerabat jadi menteri, jadi saudara, udah biasa aja、kan、bukan saudara yang jadi menterinya なおさり i ぼつさぼつ、だにぼうぼう、ポトレットにかまなまな。そだらさえ、そだらさぎまなや、さあ、だ、ああ、おだんおさ、んねべん、べん、べん、べん、べん、ん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べん、べ、べ、べ、べ、べ、べ、べ、べ、べ、べ、 merasa mulia dengan gelar sehingga kalau gelar n gak g disebut tersinggung, terhina mau apa? d a h kemuliaan mah tidak diukur oleh gelarnya oleh takwa benar? kalau hanya ngotorin hati ya n gak g usah disebut kalau tidak proporsional tapi kalau itu memang forum yang mengharuskan disebut ya sebutlah sebagai syukur sederhana s e d e r a n a pendidikannya apa? S1, S2, S3 Saya S3, beres ya enggak Saudara belum tahu ya Nah itu udah jadi itu. a <risas> d a l a h mending bisa sederhanakan Topeng kita, setuju? Kata kuncinya adalah jangan sibuk Dengan penilaian makhluk dah. Biasanya kita Topeng duniawi ini karena kita Ada pengennya dari makhluk Pengen dipuji, pengen diakui Pengen diperlakukan spesial Pengen dikagumi Terus mau apa Makhluk tuh gak punya apa-apa Nebeng hidup Yang punya apa-apa Segala-galanya tuh Allah Selain Allah ya kayak kita gini Utek-utekan sebentar p e t e n t a n g p e t e n t e n g pada mati Gak ada pahala Gak punya sorga スパニャン、ダニアマシマニロ、カンキタ、アダシサブルシニア。ダニアジャンンソンボン、デアサージャディケットニャンガウサミンダル、リアトランラインガウサイリ、ダンパパ、カプリンマシンマシン。リアンビルオレアロイアウダンパパ、アンソモニアダワクトニア。 Sekarang punya motor, adik sakit Motor dijual, ya udah jual aja Tapi ini sejarahnya Ah jangan nyiksa diri udah Sejarahnya berhenti sampai disini Jual-jual <tik> Tapi belinya 14 juta Masa dijual 8 juta Ya ada dijual 14 juta juga Gak ada yang beli Udah ngapa-apa 8 juta Tapi ain、ah, gak usah ngotorin hati Udah nanti ada lagi rejeki jangan ribet dunia ini ya jangan perkara-perkara r e m e h t e m e h ah nggak usah perkara uang tetek bengek nggak boleh ngotorin hati mau makan pisang goreng dimakan oleh temennya sudah halal b e r e a n g o、oh, m a n a t o n gitu k i tersinggung ya orang kapalan saya empat jus kamu cuma satu jus pisang goreng、Wah. makin jelas tuh hadirin, enggak lah simpelkan aja punya kopea dipinjam t e m a n kelihatan dia suka, enggak dikembalikan halal, b e n e s punya hutang ke kita dia enggak mau ngembalikan aja, lihat udah susah halal, k enggak usah dipikirin b e n e s tapi ah 5 juta ya dah dipikirin juga, enggak ada buat bayarnya tapi siapa tahu tahun depan dia bayar, siapa tahu bulan depan dia meninggal kalau sanggup halal-halal kan kalau ada banyak ya tahan dulu lah <tuh> tapi mau ngapain kita sakit hati dengan orang yang gak bayar utang kita kita masih bisa makan masih bisa minum mending nyukurin makanan yang ada daripada mikirin uang kita yang di luar tapi dia nipu yaudah gak apa-apa dia nipu kita udah ada urusannya sendiri kita ditipu,、ah, masih bisa makan masih berpakaian, gak apa-apa daripada sibuk mikirin yang nipu, dimana yang nipunya justru itu, ah dia kabur gak tau kemana udah jelas gak tau kemana dipikirin, ya rugi、ah, tuh hadirin. m e n i n g a n nyukurin yang ada, ya kan tapi ah dia menghina saya apa sih urusan kita dengan mulut orang h a h Kita sakit hati kan bukan karena dihina. Kita sakit hati karena ingin dihormati. Udahlah. p e r l u kita balas, mau ngapain ngebalas. Kalau kita sebel ke orang, habis waktu kita kotor hati kita. Udah biarin. n a h Mending bersih-bersih aja lah. Dia n gak g suka ke kita, ya hak dia tuh. Nabi aja yang mulia, ada yang gak suka. アボラギキ ita? ヤングブリーナスリー。アンプンティングマキタブルーサートルーズコジャンアンコトラハティ。イッファビルラティー、イッファビルラティー、イッファビルラティー、イッファビル a ティー、イッファビルラティー、イッファビルラティー、イッファビルラティー、イッファビルラティー、イッファビル e benar, mau ngapain ngapalin Quran mau ngapain ikut pengajian kalau keterampilannya hanya niru keburukan gak bisa orang ngomong jelek, kita ngomong bagus orang menghina kita n gak g usah menghina Umar bin Khattab, Umar sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya ngomong lebih jelek, kata Umar bin Khattab semoga Allah r i d h o kepadanya banyak kita t u h di dunia cuma ンガカンガモンディレクスパタカタプン。ペダークワリタスニャ。いや。ウダーラー。ウルサンキタバニャ。キタトリドニェチュマンスバンタル。ブルムタントパ tuh suka mikirin yang nggak perlu d i p I k i r i n ngobrol yang tidak perlu diobrolkan. Ngurus yang bukan urusannya a r i mana n a k nah Monimo bazir gitu Makanya seperti sepak bola kemarin Saya nonton memang Setengahnya Ngitung nih, kenapa saya jadi nonton Gini, tegang wow, Udah gitu, satu sama lagi せい h i langanwak tuni。パケト gang b e g i <笑> n i n g g a j e l a s i a d a n g a b i s a b e r b u a t a p a a p a s e l a i n d i korsiwen g a y a k y a k s a n d i n i k a l o s i a n e n d a n g d i kit gitu ya.ngaaa.Mapla.That's g a a good s t e n g a h r o n d e s a j a m e n i n g p a k u r u s a n y a n g l a i n d a h k a r e n a m e m a n g b a n y a k y a n g h a r u s d i s e l e s a i k a n l e b i h m a n faat. Dan saya tonton, tidak saya tonton nggak ngepe, katanya. Yang lebih menarik lagi, udah nonton dibahas lagi. Kan udah barusan nontonnya, g u m a h s y h tante makik a udahlah udah takdirnya gitu. Maaf mungkin ini tidak begitu populer selama ini, tapi bagi yang melihat waktu itu sangat bernilai. Kita harus ngitung-ngitung, bukan tidak boleh kita nonton TV, tapi harus ada yang lebih tinggi daripada k u r u k k u r u k s o a curiut soal, curiut sini, mau apa? Tahu-tahu dicabut nyawa lagi, g o kan kurang bagus a k h i r h a y a t n y a nggak jelas, asal makotim masuk, makotim a y Hadirin selalu dalam kendali, ya. jaga pandangan kalau ya udah fitrahnya lah pengen saling melihat satu sama lain apalagi sekarang ya walaupun berjilbab tetapi masih banyak yang harus diperbaiki jilbabnya laki-laki harus mikir kalau saya lihat yang begini terus saya jadi gimana ya lihat yang berpakaian ketat jadi pusing sendiri e k n g g a bruk malah dosa ya ma. Waj, ngapain nggak ada kerjaan ya ya mending palingkan pandangan gadul basar manis tuh iman ya daripada dilihat leng. leng internet mau apa kita maksain diri ya lihat yang、tidak. nafsu suka tapi kan nafsu tuh selalu Membuat gampang urusan yang berbahaya Membuat enteng urusan yang mencelakakan Kuncinya sederhana Palingkan pandangan tahan, tahan, Lebih nyaman Kalau saudara ada yang merasa sholat jarang khusus Periksa matanya Telinga Eh TV contoh ya イクランイクランイト。セガラディリハララン。あ、ah, ah. ah an.、ゴトリンハティ。だらマニングリアトニアビナタンスカリアンガパケバジュータピ。ジャリナンバイイマン。バニアク、アチャラアチャラヤンビサンゴトリンハティ。ヤング lu チュー lu チュー、カタワカタワー、タルバハクバハク。アパウンドニアマナタワカナオラン Rugi Cari kesenangan yang lebih manfaat、saya、Harus tanya ke hati Ini t e ngotorin hati Ngebersihkan hati Ngobrol Eh telinga dulu ya Dengar lagu Saya lagi ngukur juga lagu Siapa dia? Cep Maher Nah Tapi waktu saya nonton konsernya memang enggak niat pengen nonton konsernya, pengen lihat situasi ya. Kayak orang ingat Allah atau enggak. Orang sibuk juga, t a u t u ingat Allah atau enggak. ya? Ibu-ibu lagi udah sepuh pakai jirup. Alah ibu t e k kumah ya itu. いいねって言うの キタラギディナパラハギナオーティタニッ a アイロクサカンディエトゥーラゴ a ヘルジェン h ングラ a マヘルジェンデングラゴマヘルジェンデン e ラゴマヘルジェンデングラゴマヘルジェンデングラゴマヘルジェンデングラゴ h ヘルジェンデングラゴマ a ルジェンデング a ゴマヘルジェンデング a ゴマヘルジェンデングラゴマ a m ジェンデングラゴマヘルジェンデングラゴマヘルジェンディングラ t マヘルジェンディングラゴマヘルジェンディングラゴマヘルジェンデ a ングラゴ i ヘルジェンディエエエエエエエエエエエエ a エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ パケラヤンアスマーウスナーとアパラカロポン、マウラグサヤンジューカンヤンブナッブナップリクサカロキタマティ、ラギドゥンガラグインキラキラハスノーコティマハトティダイトアジャ r ハジ g リフォダミキララグアデンバグスト Tuhan, dosaku menggunung tinggi. Nah itu boleh, gitu-gitu. Cirumbay, nah, bagus. Ya daripada, a、ah, enggak. <laughs> Udah lewat. <laughs> Masa lalu itu. Periksa, ini a r t i s a y a nambah bersih, nambah enggak. Termasuk kalau mau nyanyi-nyanyi gitu ya, periksa. a p a nih m a n f a a t n y a memang maaf ya kalau mau bersih hati perlu serius mujahadah、ah. karena kalau ngikutin nafsu jadi sih, c e p ま t kerasnya hati ini anjuran si のままのままのままのままのままのまままのまままのまままの a まままのままままの u まままのままままのままままままままま g まままままままま i まままままままままままままままままままま z ままままままままままま i まま i まま i まままままま a ま pasti n gak g nanding n gak g akan, akan ngejar pakai drum, pakai biola n g gak bisa, udah gitulah Allah menciptakan nada kelembutan, kehusuan berbahagialah saudara yang sudah mulai hijrah dan menyukai ayat-ayat Allah menyukai asma-asma Allah jauh-jauh lebih membersihkan hati Karena tiap dengar lagu tuh ada memori di belakangnya, ya kan? Benar? Saya banyak memori di belakang lagu. Seperti John Travolta misalnya, itu langsung dosa SMA ke bawah. Dah ganti. Nah, saudaraku sekalian, maksudnya adalah ketika mendengar orang ngobrolin kejelekan orang lain, mending nggak dengar. Mendengar tidak sengaja saja. Sudah cukup itu untuk membuat kita s u u d o n kepada seseorang Tidak sengaja Bagaimana orang yang kerjanya tukang nyari kejelekan orang lain Kebayang itu Tak sengaja aja dengar Eh itu mobilnya ternyata u h t nyicil dia Tiap lihat mobil lewat pasti nyicil, nyicil. Benar Benar makanya aman kalau telinga ini tidak dengar kejelekan orang lain gimana kalau dia ngejelekin kita e n gak g usah didengar orang menjelek-jelekan kita kan bukan urusan kita itu urusan dia dengan Allah urusan kita adalah menjaga hati kita supaya tidak s u u d o n tidak tajasus tidak bergibah lempeng aja Dia nggak suka, ah kita mah nggak usah nggak suka sama dia, mau ngapain? Kalau kita sebel ke orang, dunia jadi sempit, wajah jadi nggak enak, kata-kata jadi garing. Benar? Dah, bicara. Kalau ingin bersih hati, saran saya jangan banyak ngobrol. Ngobrol itu tidak gampang. cenderung pamer, alhamdulillah anak-anak、eh, palalinta ranking satu atau semuanya ya memang turunan sih mulai r u k s a k <tuh> nggak gampang kalau berani periksa tidak gampang e h <tuh>、eh, kucing lucu kucing sekarang teh kucing angorama panjang-panjang bulunya Seperti singa Waktu saya ke Singapura ya a d u nyambung Jadi pembuka kucing teh Intinya sih Singapura itu Ah gak gampang Sangat tidak gampang Pengen pamer siapa diri saya Pengalaman saya Ilmu saya Kemampuan saya Saya, saya, saya, saya. nanti bisa hilang t u h pahala tujuannya supaya orang lain kagum, orang lain jadi gimana, t e s mau apa、Hah? segala diobrolin mau apa k u r a n g dari Mekah tiap lihat gambar Ka'bah nah saya disini sholatnya ini hajar asrat saya pernah sholat sebelah sini、ya. dan gak ada yang dengar ya, ada, yang... karena tiap ketemu pasti itu lagi, itu lagi Udahlah Gak usah segala diobrolin Kecuali kalau perlu manfaat bunyi Bukan jadi judas Karena ngobrol itu kan bukan hanya mulut Tapi sikap, raut muka Rasulullah tidak banyak bicara Tapi setiap orang yang ada di hadapan Rasul Pasti pulang t u h sama pikirannya Tahu apa? Saya Adalah orang yang paling utama Di hadapan Rasul Ini Obrolan yang paling bagus Rasulullah selalu Perhatiannya penuh Wah saya jadi mikirin kelakuan sendiri nih. Kita kadang-kadang Dengan anak tangan SMS Ya benar Ya ya sekolahnya dibubarkan aja Padahal i n demonstrasi bubarkan Jadi s e k a l i kadang ini kesini, kadang sambil korat, salaman ke si aya,、ah、kenapa kita tidak beri dua menit, tiga menit tapi penuh nah, Rasulullah ngobrolnya dengan perhatian, raut muka, pikiran, hati full atensinya. Ini obrolan nih, hematlah. Tidak usah segala diceritakan Benar? Setuju? Bisa ujub, bisa ria Bisa tak kabur Dan kalau sudah ngobrol Evaluasi n Gak apa-apa n Gak apa-apa bu, Tenang aja, biasa Tenang, tenang Yang lain ikut tenang Ya <tik> Karena ibu aja, ibu n g a k apa-apa, tenang ibu biasa anak kecil nangis、mah. Ya n g a k apa-apa, ini udah takdir Allah, kita harus mendengar nggak lama, yakin pasti berhenti. Yang ibu tenang ya bu, n g a k apa-apa bu, n g a k apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Kalau nangis gini, ini anak ciptaan Allah Allah yang menciptakan suaranya Allah yang membuatnya bisa menangis Dan izin Allah memang menangis saat ini Ujian bagi ibunya, ujian bagi kita Dan ini bukan perkara besar Bukan perkara gawat yang mengharuskan Kita sahak Nah, gak usah Ini biasa aja, jalani aja mungkin lapar mungkin sakit、ya. dan pasti berhenti enggak mungkin nangis seumur hidup ya kan、so. nggak apa-apa bu tenang aja bu ya kita juga dulu waktu kecil lebih dari ini ya, kita banyak nangis ya pipis segala macam ya alhamdulillah jadi nak seperti kejadian begini teh harus dapat nih jangan ngotorin hati uh sudah k e p e n g a j i a n pakai mau budak segala macam Iya di rumah siapa yang jaga? Jangan-jangan Biasa aja Jangan kotor-kotor hati Setuju? Uh ini maaf yang ceramah ini Belum sepenuhnya cocok nih dengan ceramah Tapi kita ikhtiar sama-sama Bahwa kita harus mujahadah Jangan biarkan kejadian bikin kotor Lihat itu kotor, lihat ini kotor Lihat yang gemuk Celana-nana m e r s a b a r h a k o t o r Mau apa mikirin celana Jangan eh sing, enak. eh sing enak Setuju tidak nih Ya sekarang siapa lagi Yang ngejaga hati kita Kalau bukan kita syariatnya benar ただ、a 父さんとの言葉を聞いて m a のは、このクリックネックの音が聞 l えます。t して、このブルーの音が聞こえ a す。 udah mak kita nggak ngerti nggak apal busuk hati kan dosa terimal diri d a h nggak bisa saudara ruku sendirian ya kan ya allah ya udah garisnya saya harus apal、nih. saya juga dipaksa-paksain itu naon artina oh ya ini artinya walaupun belum paham semua tapi pasti ada hikmahnya ya Nah hadirin Bakal banyak kejadian setiap waktu nih. Selalu kunci kita adalah Seperti pakai baju ini Jangan sampai ngotorin hati Sekarang motor Misalkan Kotor Atau Kegores cet kendaraan Mau ngambek Padahal kegores itu u d a h rezeki bengkel Masa Ini kegores, hati kegores. Ada yang mobilnya dekok, anaknya benyut. Hadirin, dia lebih sayang kepada mobil kaleng daripada anak. Piring pecah, kacamata. Nah, ya, kita boleh menegur, kita boleh memberikan peringatan, teguran, ketegasan, tapi jangan. Berlama-lama dalam kekotoran hati Setuju? Karena Kalau hati kita sudah kotor Kita n gak g akan Menikmati apapun dalam hidup ini Sholat n g gak enak Belajar Tidak enak Sakit gitu Mungkin ada yang bisa bantu Panitia ya Tenang Bu, mungkin perlu udara yang segar. Udah perhatiannya kesini aja yang ke hati r ya, jangan sibuk u d a h penuh tarik-tarik. Bahasa ini kan lebih dimengerti daripada tangisan kan? Ujiannya begitu. Nah, akan datang berbagai kejadian dalam hidup ini, baik yang diduga maupun tidak diduga. サタプレフェンシーキ ita ジャガラハティキ ita。ハルスカサエキヒラマン、ケブルシハンハティ、アト、ハルスカサエ、コトリハティサエ、ハニャデンアンブナイン、ハニャデンアンオモンアンブギト、ハルスカサエキヒラマン、ウパイアセエマンブルシカンハティ、ハニャカナプリラコアランブギニン、キャンガン。ゴルボンサリンビトゥーライアンブ マーフカリーに n てるはな、やこれ、せ、チェリタスリキ アニサトジスミラン、ウワマアソバカミンハサナティンファミナロウワマアソバカミンサイアティンファミナフシカバイカン、サモアダタンダリア a ウ、カブロカンダタンダリキタ。ヒニカマ a ンワクトタクリニアアダト n スダワディシンアポラディスゴヒマカナ i ヒニ a ガボレヒニアサ g ティンアン ini cumi kecil, wow, gerus g r u s beng, ternyata asam urat hadir. aduh nafsu begini, memang di bekal itu cumi, dah, sampai sampai ksesa sesanya. padahal tanpa cumi itu saya hidup seperti biasa, tapi nafsu seperti itu, hanya enak di lidah, tapi ini nggak bisa bergerak. dah. a k h i r n y a diobati oleh kemarin ada dokter teman Dah, kempes tuh Dayana Ini masya Allah saya cerita ini saya mohon maaf ya Tapi betapa kalau enggak h ati-ati h masalah Enggak apa-apa aku Jadi saya yang dengar Sampai dimana barusan berangkatlah kemarin di maaf ada teman di marinir Cilandak ini baru diobat ini kata dokter sati-ati gitu ya diawet-awet Tidak enak ngobrol tentang akan ada acara disana t a b l i k sudah ngobrol ah itu mau ada perlombaan nembak ayo nembak、ah. eh ikut kesana Ini pengen memang pernah latihan tembak di sana dan dianggap jitu tembakannya. Itu teh pengen kelihatan jitu. Sakit-sakit, tuh, coba nggak kena kena lagi. aduh m a l u n i t biasanya kena jadi nggak kena. Belang teh baru sageng kira. パンガンサロシカギギンガビサマシャオハニャマピアナウジュビライトゥトゥンエンマンプリハカンジトヤンドゥルタニアタンガオレアロタカマナウェパイロットヤデピアンパティナニャカシニヤオセピキ ir マハシチンコヤンマタウニアティアンパサンブニ Kau tahu ini mau ujubnya、banyak. Mau pamer kabisa Nggak cocok dengan ceramah Hasilnya bare hasilnya. Mau makan susah Segala susah Sujud juga begini Masya Allah Tapi mudah-mudahan sakit ini Salah satu yang menjadi bahan ceramah ini Hati-hati Pengen diketahui orang lain Kemampuan kita tuh, ya. Ujub, ria Terus mau apa Kalau udah kena gimana うまあま、うどういうことどういうことどういうこあどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうこと Kalau itu gepeng hadirin, <laughs> aduh. Sekarang mau diajak terjun mahal Imam ma dihadirin bisa temukan. Hati-hati, hati-hati ya cerita-cerita、uh, gini juga bisa halus ya ada ujubnya ada rianya. Rekan-rekan、uh, sekalian kita ikhtiar aja sama-sama ya minimal. Mungkin lolos kita keburu ria dulu, tapi nanti kita tak vakur. Kenapa saya ngomong itu? Apa sih tujuan yang asli di hatinya? Mau pamer. Kenapa tadi saya baca ayat ini? Tujuannya apa sih? Pengen pamer kelembutan suara. Kenapa tadi ngotot pengen ada nujuk u r o wok, g o r wok? Oh, ada mertua ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, a Jangan sampai udah kejadian Kita merasa biasa aja Supaya kita ketemu kesalahannya Kita tobatin Dan itu makin peka nanti Ketika kita akan mengulangi Kesalahan yang sama Kita udah pernah melakukan kesalahan ini Tapi kalau kita n gak g evaluasi n g Gak tobat kita mengulangi nanti Makin bersih, makin peka Radarnya bunyi nanti <tuh> Kalau makin bersih カナダハティハティマボラクバリカロノーラネンうんがディアマジジュータルズンシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシ karena kita harus terus dakwah t a u h i d ini hanya dengan t a u h i d yang benar, bersih, kokoh bisa terjadi perubahan dan bisa akur siapapun yang mencari Allah susah berantemnya sebab Allah karunianya luas yang bikin berantem t u h nyari dunia dunia kecil jadinya sikut-sikutan cari rahmat Allah luas Kita minta n g semua dapat juga g a k akan habis rahmat Allah benar? Saya bersyukur di Darut a u h i d sekarang hampir banyak lembaga-lembaga dakwah. Senang kalau Tauhid sama-sama mau organisasi ini in, asal Tauhid bersih, masya Allah. Kita dakwah Tauhid. 13年クの人は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな すいません。 insyaallah saudaraku sekalian dan ingat kalau dalam dakwah <kuh> ini sebetulnya bahasan tanggal t ini g a i bocorannya aja dakwah itu harus benar-benar diawali dengan kasih sayang pelacur ngasih minum seekor anjing n g gak ketahuan siapa-siapa diampuni oleh Allah dosanya t e t a n g g a n y a mungkin masih n g a n g g a p ini pelacur yang t e r k u t u k tapi Allah sudah ngampuni karena Allah melihat dia memberi minum seekor anjing sampai masuk ke dalam sumur dia tidak minta imbalan apapun dari anjing dan hapus dosanya ada yang membunuh 99 orang mau taubat bicara ke rahib rahib malah mengatakan tidak akan diterima jadi seratus dia belum ketemu orang tempat tobat dia belum bisa tobat karena belum belajar dia baru berjalan jadi ampun itu i oleh Allah bagaimana mungkin kita mau memfoni setiap s orang、hein? sedangkan Allah penciptanya lebih sayang kepada makhluknya daripada siapapun Nah, saya berharap kalau kita mau terjun dalam dakwah awali dengan kasih sayang ingin orang lain selamat いい i あ a たは b a t l i h る t yang、uh uh、t u b き h い y a あ e たは h が a t て t る r あ s た i t a c a c い j a d んた p 何が e n y u t kita ya. mendingan る i t a d o a k a n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 アンチューリックオランオラン。カロディー・イルストラシカンスパティアナティチューリック、ダンギタブルサマンベ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 私たちの誕生日はあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなたの誕生日を表すことにあなた アロマータウオ、アパプナンキタラコカンシアンダンマラム、ティダレンタスンブニー。アロマタウオ、アパヤンアダダランピキランキタ。アロマタウオ、アパパプナンキタカタカン、ダンマクスウド、ディバリックパカタン ウ a シハテ a テンスバナリオマフィ a ダナウォリウォリディナウォールハムクムカマラバウ ウリアカンシソウシアニャエディカノランギャンスワローデカトゥンアンモヤロ ウハイアロヤンマー a h アタップエリカノラントウアカミアリストルガンウハイヤンマーマンデガーウォロンカンカミミミジリアナ a ャントウバラスボディア やろう、るるあんぷに、ぐるぐるかい、まだうらまいやり、やらんだりもかみばならぼうやかんぐるぐるか い, い、やろう、ぐるかい、いろもや、ぐるかい、いろあるかい、とととの。 やああやあやあこい a んべ a はまって a なしたげえやああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ やむを待つことな a やむ n 待つことなく、やむを待つことなく、やむを待つやむむを待つことなく、やむを待つことなく、やむを待つことなく、ややむを待つことなく、やむを待つやむを待つことなく、やむを待つことやむを待つことなく、やむやむを待つことなく、やむを待 penggenggam <音声> in、ah、う a ya n、si、g i t dan bumi. アミンハリリンアロマーマンのワーワーカーマイナマクントアミンヤロウヤハユヤコユミロマティカナスタニエンス。 ini p e n u h berkah. やがんびやかん e みぶま ling だ a もやろやがんびやかんかみめんじゃうだりもわらうポンスランカやがんびやかんはなたじゅわんらへんのあみどぴにしないんかおや e やおやおやややかんはていにくるさだらぱでしゃぱぷすれないんかおやぶすてやぷらさたこってやていかみやおろしないんたこってやうだりもたこってだびさぷらんぱだも やあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت و م غ ف ر ة بعد الموت 「あなたの手を借りてくれたら」 ジャガンのパナラグー、ハディリン、アオロパスティ、マハダカー、マハマダガ、マハマダタ、キタティタ、パナサンディリアン、ナランヘドピン。ティマカシー、サハバトゥスカリアン、ウラムダン、アダヘクマヘン、アダマンファア a ィアン、サンベジュンバダラン、カサンパタニアンアカダタン、ドアヘッマジリスチュパナカローマビハンディカ。 私はあなたの声を聞いてくだたの声 Sahabat, memang kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang kurang begitu bijaksana dalam menyikapi hal ini Kadang-kadang tidak tepat juga atau tidak proporsional dalam menempatkan sesuatu Contohnya saja ketika kita memiliki kendaraan Andai kata kita tidak bisa menjaga hati ini Kita bisa terjerumus kepada s o m b o n g pria, bahkan t a r k a b u r Sahabat, dalam momen h i j r i a ini Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa berhijrah dari yang tidak tahu menjadi bisa mengaplikasikannya Karena kita sudah tahu ilmunya Sahabat, mari kita berbagi dengan orang-orang yang sudah berada di m a s j i Darut d Wahid Bandung ini Assalamualaikum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh, Ibu Bapak dan Adek Dengan siapa dan dari mana? Saya Haji Dede dari Balai Ennah Kalau Ibu?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 Eh, bersumber dari bersih hati Kalau faktor hati ya itu Sangat tidak apa namanya Tidak sempat nampak hati Jadi ya al alhamdulillah、uh, Untuk cara-cara mengotori hati itu Ya kita Alhamdulillah ada Ajuan、uh, untuk kita harus bersih hati gitu Jadi sangat sampai kita、uh, Ujub kabur Ataupun、uh, yang lainnya Sombong ria dan yang sebagainya Yang bisa mengotori hati kita sendiri Dan yang lainnya Nah untuk、uh, Simaknya itu menikapi y dengan tahun hijrah yang baru, kita hijrah dari yang k e j e l e k a n dari yang kebaikan. Jadi untuk dari yang k e k o t o r hati, kita juga untuk belajar m e m b e r s i h k a n hati gitu. Jadi mulai dari, dari sendiri kita gitu. Kan tahun baru hijrah sebentar lagi menjelang ya, bagaimana nih pendapat bapak dan ibu? Ya itu kita ambil hikmahnya. Dari tahun baru itu dari tahun baru hijah r itu <tuh> karena itu、uh, apa namanya itu、um, waktu apa namanya mengenang apa、uh, hijrah、uh, hijrah, nabi, hijrah ya, nabi. nabi ya dari Mekah ke m e d i n a gitu、nah. kita sama-sama ambil hikmahnya gitu <tuh> bagaimana waktu itu perjalanan dari Mekah ke m e d i n a itu、uh, ya kurang lebih 500 kilo ya itu jalan kaki ya begitulah <tuh. dan <tuh. banyak, banyak kita、gitu. ya banyak hikmahnya ya bu ya n g ya, luar biasa.、Ya. Yang、terima kasih atas waktunya Semoga i s t i k o m a h untuk datang ke m a s j i r Darutai Bandung ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat m g t v yang berbahagia Dengan demikian berakhir pula Menggapai cinta Allah pada episode kali ini Semoga kita menjadi orang-orang Yang bisa berhijrah Dari yang asalnya tidak tahu Menjadi tahu dan bisa mengaplikasikannya Karena kita sekarang sudah tahu ilmunya Bahwa kita harus menjaga hati バスが200人。おびわいトピコリダイヤ。おさらばあれいこん。わらまとわいわばあかた。